Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'in tabi'in Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa salama tasliman kathira Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqotih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'ah وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يَشْرِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَقْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْ Wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullabida'atin dalalah wa kulladalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar Yahya binuddin 'azakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala nashkurullaha dengan syukur yang banyak di mana pada malam hari ini kita bisa mengupayakan kembali dalam rangka tola bulan ilmi, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di malam Selasa seperti biasa kita akan membahas pelajaran soraf, pelajaran tentang perubahan-perubahan kata. Di mana ilmu ini termasuk ilmu yang dasar dari bahasa Arab. Ya, mempelajarinya termasuk perkara yang penting agar kita bisa mengetahui. Asal kata asal muasal kata. Ya. Satu kata Ketika nanti kita sudah menguasai wazan ya, Wazan dari awal sampai akhir Kita akan bisa menyadari Bahwa satu kata itu Mampu berubah dengan uh, Bermacam-macam ya. Kita sudah masuk pada Fasal ya, Ini fasal tentang Perubahan kata kerja yang lampau ya, Yang majhul Yang tidak diketahui pelakunya dan ma'ad domair ya atau pekan yang lalu tasriful fi'il madi al majhul saja tasriful fi'il madi majhul sekarang ya digabung dengan atau bersama dengan dhomir-dhomir dengan dhomir-dhomir ya untuk arti itu antara eh, yang tasriful fi'il madi al majhul sama yang ma'ad domair yang sekarang itu sama saja arti sama saja yang berbeda adalah nanti ketika hukum dalam pembahasan nahunya ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi perbedaannya adalah masalah hukum, masalah e, kedudukannya dalam kalimat, ya, yang e, yang berbeda itu. Adapun masalah arti sama antara umiro sama huwa umiro atau maksudnya di sini kayak contohnya suila dan di sini huwa umiro itu artinya adalah dia satu orang laki-laki telah di gitu ya. Jadi kalau fiil e, madimajul itu ciri-cirinya kata kerjanya Uh, diawali dengan di gitu di kalau misalkan maklum kan me gitu ya me misalnya memukul gitu ya memukul ini fiil vlmadi uh, maklum ya awal katanya selalu mencirikan me gitu ya memukul menunjukkan dia aktif gitu aktif kalau misalkan yang majul itu awalnya di ciri-cirinya lebih di, dipukul menunjukkan dia pasif gitu ya jadi itu ciri-cirinya antara filmadi yang maklum dengan filmadi yang majul kayak bertanya ya kalau bertanya berarti ber gitu ya me atau ber gitu ya ya ber me atau mei gitu kan akhirnya mei atau mekan gitu ya kalau bahasa Indonesia -nya. tapi kalau filmadi majul itu <coughs> paling utamanya adalah artinya di dipukul ditanya ya diperintah ditolong dan seterusnya itu ciri-ciri menerjemahkan tasrif uh, fi'il madhi yang majhul. <tuh> Baik, sebagai uh, mengingatkan kembali, kita baca yang uh, tasriful fi'il madhi majhul ma'ad dhamair. Artinya, ya, secara terjemah uh, berkata penulis, ya ini tasrif, perubahan, ya perubahan. Jadi yang namanya ilmu shorof itu uh, istilahnya ya selalu merubah. Artinya kita bisa Uh, memperperinci Satu kata itu menjadi banyak Jadi uh, selalu Tasrif, tasrif, tasrif Artinya maksudnya merubah, merubah, merubah Merubahnya itu tidak jadi satu atau dua Tapi sesuai dengan domir Sebanyak dengan domir ya. Sebanyak dengan jumlah domir Yang 14 itu Yang huwa, huma, hum Hia, huma, hunna, anta, antuma, antum Anti, antuma, antuna, ana, nahnu Kita baca bersama-sama ya huwa umira huma umirā hum umirū huwa umirāhumā hunna umirna hiya umirat humā umirātāhunna umirnā hiya umirat humā umriyatāhunna unna umirnā anta umirta antumā umirtumā antum umirtum Anti umirti antum umirtuma antunna umirtunna anti umirti anaku antunna umirtunna An ana umirtu nahnu umirna ana umirtu nahnu umirna baik uh, jadi ini tasrif fi'il madhi ma'ad dhamair ya ma'ad dhamair baik uh, ini insyaallah mudah ya jadi eh, kesimpulannya juga bahwa eh, Wazan ya, Wazan atau timbangan Patokan, rumus Fi'il Madi Majul itu cuma satu Ini fu'ila wazannya, fu wazannya cuma satu Fu'ila ya, fu Ini cuma satu Fi'il Madinya Begitu juga sekalian aja ya Yuf'alu ketika fi'il mudare Ini juga satu Dari eh, yang enam wazan itu dia sebelumnya itu e, muaranya cuma satu Ini foila saja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada sedikit faedah dari e, teman kita Amba Allah ya Jazahullahu khairah wa barakallahu fihi Untuk menghapal ini mudah sekali ya. E, dibuat dalam bahasa Indonesia ya, Supaya untuk ini sih Supaya untuk mengingat wazannya itu Adalah dengan kalimat Ba' Tuh ya, k di ya. mana bisa dibikin buku. Ya. E, kalimatnya e, sederhana ya, sesuai dengan akal ya. Kalau batu mana bisa bikin buku kan? Nah ini apa? Faala yaf ulu, faala yaf ilu. Faalayaf alu, dari wajan buku ini kan, eh, bisa kita lihat itu dikiaskan, ya, dengan bahasa Indonesia, ba, itu maksudnya faala lu atau tu, yaf ulu, faalayaf batu, gitu. Ya. Kali faala, li faala ya, fa yaf ilu, gitu. Faalayaf ilu, eh, faala yaf ulu, faala yaf ilu, faala yaf faila yaf faila yaf Faulu faula yafulu. Itu. Maksudnya supaya jangan lupa rumus itu ya. Maka supaya memudahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang Anda diberi faedah alhamdulillah dari Ifahita jazahullahu khairan wa barakallahu fihi. Jadi ini supaya untuk mengingatkan. Kalau wazannya dengan bahasa Arab suka lupa. Tapi kalau dengan ini agak penting tuh ya. Batu batu kali mana bisa bikin buku. Hmm. Batu kali mana bisa bikin buku. Dengan dengan eh, apa namanya rumus pakai perkebasan ini, Insya Allah supaya nggak lupa, gitu ya. Nah ini dari kedua wazan ini, itu muaranya satu fuila saja, fuila eh, satu wazan saja, itu memudahkan ya. Kita akan masuk tamrin. At tamrinu latihan satu ini sorif, ini sudah belum ya? Sudah kayaknya ya? Sudah ya, berarti kita yang keduanya ya. Nah, yang tamrin duanya di situ. Kita menyebutkan fiil-fiil. ya yang sesuai dengan domir sebelumnya. Ya, domirnya tidak semuanya, di sini ada sembilan loncat loncat gitu ya. Tapi kita e, walaupun di, di loncat loncat, walaupun di zigzag gitu ya, kita tidak susah menjawabnya karena gampang syallallahu ya. Taib misalkan antum ahli dari sebelah kiri sekali kali. <gir -tuh> di situ soalnya huwa duriba. Huwa duriba. Dia telah dipukul. Bagaimana kalau hum? Nah. Bagaimana kalau e, dominannya hum maka failnya jadi gimana? Uh -huh. Itu dua itu ini apa namanya uh, soal pertama apa namanya? Iya maksudnya Hwaduribah. ya ini kan soal gitu ya uh, soal pertama atau soal awal gitu ya, sebagai sebagai patokannya lah gitu. Uh -huh. Dua ribu ketika hum bunyinya apa? Hwaduribah. Oh di halaman 14 belas. Ya, wallah. Iya. Kalau halaman 13 sudah. Halaman 13 sudah semua. Kita sekarang halaman 14. Nah, kalau اللهم yahum. Heeh. Maka fiilnya berubah kan? Bunyinya apa? Dhuribu. Iya, dhuribu. Iya. Jangan lupa pakai alif ya. Kalau untuk dhamir hum itu pada fiil madi, baik itu fiil madi yang ma'lum atau yang majul ada alifnya. Hum 2 gitu ya panjang, Hum 2 Kalau anak ahli, anak 2 ribu, ya anak mudah ya. Walaupun loncat-loncat kita harus apalah ya yang namanya dompet 14 itu ringan Insya Allah ya ringan. Orang apa seseorang bisa mengapakan Al Quran 30 juz itu berlembar-lembar bisa gitu. Kita mengapakan 14 itu ya kayak ini aja kayak eh, sambil makan lah, udah hafal dah, udah bisa Insya Allah sedaless lebih lebih mahir kalau anta, anta duribta. Hmm. duribta bagus kalau nahnu duribna, duribna. kalau hiya duribat, duribat. kalau hunna Huna. Nah. Huna. kalau hunna berubahnya apa guna iya panjang atau pendek hunna haan nah, nah, nah, nah di belakangnya itu panjang atau pendek dibacanya hati-hati Iya, kalau panjang nanti nahnu ya, uh, Harus pendek harus seru beda ini. Hunna duribna. Kalau nahnu tadi duribna. Antum duribtum ya. Antuma heeh. Uh -huh. <laughs> Durib eh apa kalau antuma, Pak? Duribtuma ya. Kalau huma atau ana di ada dua macam. Kalau Iya, <laughs> iya gitu. Kalau huma, tinggal kalau didarinci jawab dua-duanya, duriba sama duribata, ya gitu ya. Kalau antuma sih sama saja bunyinya, antuma yang muannas atau antuma yang mudzakkar sama. Duribtuma sama duribtuma, tapi kalau huma, nah itu imma duriba, imma duribata, ya. Itu dalam filmadi yang sering kecoh seperti itu, yang sering apa namanya? mirip-mirip atau uh, sedikit ininya ya. Kadang tidak tidak perhatian atau tidak sadar padahal itu dua jawabannya. Sekarang soalnya adalah eh, huwa dzulima, dia dizolimi nah, Kalau tadi dia dipukul. Jadi seperti tadi kalau untuk fiil madhi majhul, bahkan nanti fiil mudhari majhul itu artinya di gitu ya. Itu lebih dominan artinya di karena dia apa? pasif ya, karena dia itu jadi korban, dikorban, menjadi posisinya sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il menggantikan fa'il. Uh, soalnya adalah huwa zulima. Kalau nah sekarang uh, dibalik ya. <laughs> kalau tadi adalah dhamir yang disebutkan eh uh, uh, fi'il madinya disebutkan domirnya sudah ada, sekarang fi'il madinya ada, Domirnya enggak ada. Nah, gitu. Mauusnya dibalik. Kalau yang tadi sebutkan fi'ilnya, dhamirnya sudah ada, sekarang sebutkan domirnya fi'ilnya sudah ada. Nah, nanti mah kalau misalkan titik-titik zulimtum, dhamirnya sesuai Antum Zulimtum Ya bukan Zulimtum Antum Zulimtum Iya Zulimtum Soalnya beda Kalau tadi Duribah sekarang Zulima Betul jawabannya Kalau misalkan Zulimtum Maka domirnya adalah Antum Kalau Zulimna domirnya? Nahnu Berikutnya he. Antum jawab Iya dilepas aja. Terus Antum Ini Apa? Iya hunna Zulimna Antum <laughs> Kok Pakai dibuka, masih dibuka. Ah <laughs> uh ah. -uh. Gimana? Oh. Oh, tapi kan ini. Ia. Soalnya di sini, iya. Oh, ada jawabannya ya. Di situ titik-titik zulimat berarti e, dompetnya apa? Titik, titik zulimat itu pakai pensil apa? Udah di Oh, sudah ini ya, sudah fotokopi, jadi susah ya. Kalau pensil bisa dihapus kan gitu ya. Tapi kalau pensil, ya walaupun benar kita ini bisa sendiri bisa gitu. Ah, kalau zulimat, ya, iya zulimat, iya zulimat, zulima apa? Uh, domirnya? Iya, huma zulima. Berarti muzakkar ini ya. Zulim titik-titik, zulim Asanta bagus sekali. Antuma zulimtumah. Zulimtu. Ana zulimtu. Ana zulimtu betul. Zulimta. Anta zulimta. Anta zulimta. Ya. Walaupun di sini tamrinnya sedikit, mudah-mudahan kita eh, apa namanya? Tetap memahami atau bisa insyaallah pada kesempatan-kesempatan mendatang dengan praktek atau apa, walaupun sedikit kita bisa menguasainya insyaallah ya. Rahimani Fasal yang baru Kita akan masuk pada fasal yang baru Jadi e, Pembahasan fi'il itu sudah selesai Fi'il madi maksudnya Itu sudah selesai e, Tentang apa namanya Tasrif ters, e, Apa Tasriful farai gitu ya Pembahasan tentang tasriful farai Ini yani, perubahan secara cabangnya Atau secara rincinya itu dari mulai dirunut dari awal fi'il madi. Fi'il madi, ya, kemudian loncat langsung ke fi'il e, madi majhul. Ya. Karena yang sesuai dengan fi'il madi itu ada dua. Ada fi'il madi yang maklum, dan juga yang sekarang, barusan adalah fi'il madi majhul. Nah, sekarang kita akan masuk pada urutan yang kedua pada e, tasriful usul itu adalah fi'il mudhore. Adalah fi'il mudhore. Al fi'ilul mudhore'u. Ya. Definisinya, kola'al mu'allif. Al-Fi'l al-Mudori'u Hua Madalla ala hadasin Fi zamanil hali Wal istikbali Fi'l al-Mudori' Ya e, Kata kerja yang sekarang Adalah Apa saja Yang menunjukkan atas peristiwa pada Waktu sekarang Atau yang akan datang Jadi artinya sedang atau Akan gitu ya Itu Fi'l al Kalau Fi'l Madi Adalah peristiwa Sebelum e, Apa namanya atau yang sesudah maksudnya pada waktu yang lampau, ya peristiwa yang menunjukkan atas menunjukkan atas peristiwa yang sudah lewat pada waktu yang sudah lewat. Kalau sekarang ini adalah visa manilhal awil istiqbal, awil istiqbal atau yang akan datang. Contoh, misalnya ya artinya bukan telah pergi tetapi sedang atau akan pergi. Jangan lupa ya, jangan menerjemahkan dengan telah. Karena telah itu berarti fi'il madi. Yairji'u. E, artinya sedang atau akan pulang. Itu fi'il mudore, ya Fi'il mudore. Ini kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan datang. Yakro'u. Artinya sedang atau akan membaca. Yashro'bu. E, sedang atau akan minum. Dan fi'il fi'il mudore ini. asal warahmatullahi dari Ini berarti fi'il madi. Zahabak ya zahabu. Berarti fa'ala ya fa'alu. Ya, rajaa yarjiu berarti faala ilu wazannya. qaraa yaqra'u faala alu syariba yashrabu fa'ila alu Heeh, hmm, gitu. Kemudian, uh, fi'il mudhari itu ada dua macam sebagaimana fi'il madi, ada fi'il mudhari mabniun lil dan mabniun lil ya. Juga sama uh, pembahasan uh, apa pembagiannya itu Dibangun atau dibentuk untuk yang diketahui pelakunya, juga mabniun lil majul dibentuk dibuat untuk tidak diketahui pelakunya. Kalau yang mabniil maklum tadi dalam contoh di awal dan di sini contohkan yakroo, yak yasalu, yasrobu, yadribu, yafthahu. Sedang atau akan membaca, sedang atau akan menulis, sedang atau akan bertanya, sedang atau akan minum, sedang atau akan memukul sedang atau akan membuka. Ya, berarti artinya me semua gitu. Maklum itu me membuka ya, atau mei atau mekan atau ber gitu. Ya, selalu yes, uh, sedang atau akan bertanya gitu ya. <tuh> kalau yang mabnil majhul itu contohnya yukra'u kalau yakra'u jadi yukra'u, berwazan yuf'alu. Ya, dibaca, akan dibaca. Akan ditulis, akan bertanya, eh, akan ditanya ya. Yus'alu itu akan ditanya. Laisalu amma ya'faluhu wuhum yus'alun gitu ya. Allah Subhanahu tidak ditanya apa yang dia per, apa yang dikerjakan. Laisalu amma ya'fal wa hum yus'alun dan mereka manusia akan ditanya. Nah, ya, yus itu bukti atau praktek dalam hadis itu banyak. Kemudian Yusrobu akan diminum. Yudrabu akan dipukul, yuftahu akan dibuka. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang ee, masuk pada pembahasan yang pertama ini yani, tasrif perubahan al-fi'lil mudari'i al-ma'lumi Perubahan kata kerja yang akan, uh, kata kerja yang sekarang, yang diketahui pelakunya. Nah ini nanti wazannya berbeda dengan fi'il madi ya, Fi'il madi lah ini, ini sudah uh, dianggap bisa lah, dianggap lulus, dianggap mampu, dianggap sudah uh, menguasai Ya baik itu fi'il madi maklum atau fi'il madi majhul Nah sekarang fi'ilnya, uh, wazannya Kembali ke wazan yang sudah kita pelajari di enam wazan itu ya, seperti di sini rumusnya batu kali mana bisa bikin batu fa'ala ya'fulu fa'ala ya'filu fa'ala yafa'lu fa'ila yafa'lu fa'ula ya'fulu. Berarti kita mana sekarang apa namanya? pusat kita atau perhatian kita di di sini sekarang. Heeh, yang paling moderat Kalau fil madinnya intinya sih cuma 3 Ya, faala, faila, faula itu filmati. Bagaimanapun tasrifnya, yang penting itu ee, bersumber, ya bersumber atau merujuk kepada tiga wazan. Kalau fiilmudore, ya agak banyak, gitu agak banyak, ya agak banyak ee, wazannya. Dalam artian, ee, tetap sih bunyinya ada tiga, ya yafala, yafalu. Kemudian yaf ilu dengan yaf ulu ya, Tetapi di sini Asalmu asalnya itu e, Bermacam-macam fiil madi Fiil madi yang satu Yang wajan ke satu misalkan Atau jenis fiil yang pertama Misalnya fa'ala itu menjadi tiga Tiga fiil mudore ya, Kalau fa'ala itu bisa ada kemungkinan Fiil mudore nya yaf, yaf ulu Bisa kemungkinan yaf ilu Bisa kemungkinan yaf ulu e, yaf alu, ya, gitu ya. Kalau yang fa'ila Uh, film modernnya kemungkinan film modernnya ada dua, yaf alu dengan yaf ilu. Kalau yang yaf ulu cuma satu. <tuh> Jadi sama-sama tiga ada kemungkinan, ya. Tetapi itu itu yang domirnya ini baru cuma domir hua, yang baru domir huwa saja. Nanti yang ke bawahnya yang 13 belas domir yang lainnya itu kita akan pelajari sekarang, ya. Nah sekarang kita akan masuk tasri fulfi ilmudari almalum, ya. Tapi kita akan baca dihayati dipahami diperhatikan karena di sini ada sesuatu yang baru ya. Ya, kita baca yaktubu yaktubani yaktubuna yaktubu yaktubani yaktubuna taktub taktubani yaktubuna satu taktubani yaktubuna taktub taktubani taktubuna Taktubu, Taktubina taktubani taktubna. Aktubu naktubu. Aktubu naktubu. Baik. Nah, di sini e, e, contohnya adalah dari fiil e, kataba yaktubu. Kataba yaktubu fa'ala yaf'ulu. Ya, kita akan terus dulu di atas e, fiil madis secara kesemuanya ya. Ya, fiil mudhari. Yaktubu Yaktubani Kemudian eh, Yaktubuna Yaktubu, Yaktubani, Yaktubuna Ini satu kelompok Kemudian kelompok dua Saktubu Saktubu satu puluh, kemudian tak, tak tubani kemudian yak tubina, yak tubina ini juga yang uh, kedua, lalu di sini karena nggak muat taksubu Kemudian taksubani Ini ada ada ada persamaan nih, ini sama ini ada kesamaan. Kemudian taksubuna Ini juga e, kelompok ketiga ya. Kemudian ini beda lagi tak Kemudian Tak eh, Tak tubani Lalu Tak tubani Nah, di sini juga kelompok Yang keempat Terakhir adalah aktubu habtu dan nahtubu Habtu dengan nahtubu Nah, ini uh, apa namanya? satu kelompok sendiri yang mutakallim. Eh gini ya. Baik. Ya. Nah, di sini uh, ada sedikit yang harus diperhatikan. Ada sedikit persamaan-persamaannya yaitu uh, pada pada domir hia di sini uh, hia sama anta itu ada ada persamaan okay. bunyinya sama gitu ya bunyinya sama antara hia dengan anta bunyinya sama kemudian yang mirip-mirip adalah domir uh, huma juga huma dan antuma antuma hanya yang sama persis Tiga di sini. Ini huma untuk muannats, antuma untuk mudzakkar dengan antuma untuk muannats. Itu yang sama persis. Tiga yang sama persis. Kalau ini mirip-mirip, yang huma untuk mudzakkar mirip-mirip. Ya gitu. Nah, di sini e, lebih sulit agak lebih agak lebih sulit daripada fi'il madi. Kalau fi'il madi yang mirip-mirip sama adalah misalnya e, huma Eh bukan Huma, Antuma Kalau yang uh, Feil uh, Madi adapun yang Feil Mudore Itu harus hati-hati uh, di Domir Hia Dengan Domir Anta itu sama bunyinya Ini Hia sama Anta Ini sama bunyinya, taktubu dengan taktubu Juga di Domir Huma Untuk mu anas, huma untuk Mu'anas Dan Antuma Untuk Mu'zakar dengan Antuma Untuk Mu'anas itu sama bunyinya Jadi Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya, kemudian taktubu, taktubani, yaktubuna. Ya. Di sini agak mirip-mirip di domir huwa sama hiya. Walaupun apa namanya? Bedanya di sini ya, di sini ta gitu ya. Kemudian eh, taktu, taktubu, taktubani, taktubuna. Nah, di sini seperti tadi ada perbeda ada persamaan dengan domir hiya. Taktubuna sama yaktubuna hampir sama. Bedanya kalau yang hum itu pakai ya, kalau antum pakainya ta di situ. Kemudian taktubina, taktubani, taktubuna. Nah, di sini yang taktubna sama yaktubna hampir sama. Bedanya di sini hunna ya pakai ya, kalau antuna pakai TAK ya. Yang agak mudahnya adalah dhamir ana sama nahnu. Aktubu sama naktubu beda di sini. E, artinya beda sendiri. Artinya beda sendiri. Nah, di sini intinya uh, jangan sampai salah uh, baca atau jangan sampai uh, lupa bahwasanya fi'il madhi fi itu eh uh, wazannya hampir mirip-mirip dengan domir yang lain. Di di dalam satu jenisnya itu uh, satu kelompok yaitu satu kata misalnya yaktubu itu ada yang mirip-mirip di antaranya taktubu hiya dengan taktubu anta. Kemudian taktubani untuk huma, taktubani untuk antuma, taktubani untuk antuma, taktubani untuk antuma", taktubani untuk antuma juga. Ya, dan juga yang satunya agak mirip-miripnya adalah di domir huma, huma untuk muzakar. Baik, uh, kita coba akan melatih. Dan uh, dari ketiga fiil mudar yang ada tiga macam itu, ya kemungkinannya tiga macam, yaitu yafulu. Ini kan yafu berarti bahasanya yafulu ya, nah, yafulu, kemudian E, macam yang berikutnya adalah apa? Ya? Ya? Al Atau ya? Al dulu gak apa-apa ya? Kemudian ya? In Ya? Ini Ini Ketika di tasrif Itu sama semua Sama Sama semua Terutama yang di akhir Di lam fiilnya itu sama Hanya perbedaannya di an fiil Kalau di sini berarti an fiilnya pada ya subuh Harokat apa berarti? Harokat doma Berarti sama dengan yang pertama Bagaimana nanti kalau yang kedua? Ya, bagaimana nanti kalau yang kedua yaitu yaf alu? Ya berarti nanti ketika kita mentakrib, e, apa namanya untuk lampiilnya tidak berubah, hanya di e, di lampiilnya. Di lampiilnya sama seperti ini semua, sama semua. Misalkan ya, ini wajannya ya ulu. Ini wajannya ulu sudah sudah tertulis di sini. Bagaimana kalau yang yaf alu? Ya, kalau yang yaf alu misalnya? di sini hanya yaf'alu misalnya. ya Nanti ketika di takrif yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian tafulu, eh taf'alu maksudnya. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Yaf'a, yaf'alana ya. Yaf'alana betul. Kemudian di sini, ketika di sini, ya, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Sama gitu ya, sama hanya uh, apa? ain fi'nya saja yang beda-beda. Jadi walaupun aynilnya itu berbeda ada u ada a ada i so, tafsirnya sama semua. Coba, contoh yang di sini berarti yang anti Taf alina, ya Ta'af alani, Taf alna. Di sini af alu, naf alu. Nah ini. Sekarang kalau misalkan yang yafilu sama sama semua, ya. Misalkan kita tafsir di sini, misalnya di sini berbaca yafilu gitu ya. Yafilu, yafilani, yafiluna. Tafilu, Tafilani, Yakilna di sini, yak Kemudian kalau di sini Tafilu, Tafilani, Tafiluna. Kemudian Tafilina, Tafilani, Tafilna. Ya, Tafilina, Tafilani, Tafilna. Afilu, Nakilu. Nah, itu. Nah, ini ini baru misalkan uh, pakai wazan, ya. Karam sanan ya ya'alu contohnya, contohnya fi'ilnya apa misalnya? Ah, uh, ya misalnya ya. Ah, uh, ini adalah fi'il yang eh uh, berwazan fi'il mulanya berwazan ya'alu. Ah, coba kita asih. misalkan antum ahi. Ah, uh, ya kita terapkan di di sini coba. Ya dhabu, ya Tadhabu, Tadhabani, dhabuna. Tad Qad nah, dhabu, Ah, sini ya Tadhabu tadhabani tadhabuna adhabina tadhabani tad adhabna adhabu nadhabu adhabuna nadhabu iya betul nah itu contoh ya jadi kalau yang yakulu mana contohnya ini contohnya ini yakulu nah sekarang kalau yakulu contoh ini apa misalnya eh uh, yadribu ya yadribu ya, ya nah memukul akan memukul yadribu ini fi'il mudhari yadribu itu wajannya sesuai dengan wajan yakulu Nah, coba temani ya ribu kita terapkan pada uh, tarif ini ya ribu nah, ya terus ya hmm. yang ya, uh, ini ya. ini jangan lihat di di anc-nya ya anc-nya ini kasroh dan di belakangnya sama tambah alif nun tambah wau nun nah, gitu jadi ya ya ribu di sininya apa Yad? yad ribani ha yad, yad ribani di sininya ha yad di sininya yad ribuna haa yad, yad ribuna di sininya ha ah, bukan yad awas ada di sini ta haa di sini ta ini mu ha uh, muannas tadribu tadri haa tadribu, tadribu. Uh, ini uh, untuk antuk uh, uh, untuk uh, ancer-ancer ya ancer-ancer di sini nih coba di sini nambahin di sini Ketika ini ada di sini. Nanti ke sini ininya sama, tapi ini beda tuh lihat tuh, beda dengan yang di atas beda. Nanti di sini adalah uh, beda sendiri, beda sendiri. Di sini juga sama, perhatikan di sini bedanya. Ini di sini, ini di sini. Ya, ini di sini ya. Ini di sini. Ini di sini beda. Cuma bersama tapi ininya. Nah, nah di sini rupanya di sini. Tuh. Ini kalau yang dengar dari radio enggak bisa lihat ya, soalnya pokoknya ini ini ini apa gitu. Soalnya enggak ngelihat di papan tulis. Coba gimana? Gulangi tadi, yadribu yadribani yadribuna. Nah, di sini tadribu tadribu tadribu. Di sini tad. Ah, betul. Tadribani. Tadribani di sini. Nah, hah di sini. Pakai ya yadrib yadrib yadribna Yad hmm. terus di sini sad tad tadribu tad sini tad ini tadribani tad tad. di sini tad, tad. awas ada bau dengan nun tadribu tadribuna tad nah. di sini tad tadi tadribi tad tadribina tad nah. di sini ya ini di sini ya ya Ah tadribina. Ini domir anti nih. Ada di sini? Tad tadribani. Terus tadribna. Tadribna. Tadribna. Iya, Lalu terakhir gampang. Ad. Berarti yang diganti di sini ya jadi alif, jadi hamzah. Adribu nad. Nadribu. Iya. Di sini walaupun kita kosong dari domir jangan lupa. Jadi maksudnya adalah domir ini mengandung domir buah, ya. Ini pakai spidol merah biar. Jadi ya, ini terkandung padanya domir buah. Ini domir huma untuk mujzakar. Ini domir hum. Ini domir hiya, ini domir huma. Ini domir hunda kan gitu ya. Ini domir anta antuma an, antum itu gitu. Jadi tidak lepas dari 14 belas domir ini. Yang ini agak beda. Ini domir anti. Nah, kalau ini anta, ini anti yang cuma ini antun-antun nah ini anak minah nah gitu ya Nah sebelum kita masuk ke latihan kita pahami dulu bahasanya fiil udara itu ada tiga wazan dari uh, dari enam wazan yang ada kita ringkas karena habis sama mirip-mirip bunyinya adalah yafalu yafilu dengan yafulu atau yafulu yafalu yafilu sama dibolak-balik enggak masalah ya gitu enggak masalah yang penting intinya seperti itu. Buktinya apa ketika kita melihat abwab uh, tasrif sulasil mujarrad yang 6 bab itu atau tasriful usul min minasulasil itu kan ketika fiil ketika tasrif sesudahnya itu hampir sama gitu ya. Uh, tasrif yang ke-1 hampir sama dengan tasrif yang, uh, yang, yang ke yang ke berapa tuh eh, yang ke yang ke-4 yang ke-5 kan gitu ya, sama. Ya, yaf ilu yaf ulu yaf alu yaf alu yaf ilu yaf ulu, gitu ya. Tasrif kedua hampir sama dengan tasrif yang ke 6 Tasrif yang ketiga hampir sama dengan tasrif yang keempat, kan, gitu ya. Itu ilmu sama seperti itu. Labis. <tuh> nah, kita akan lebih perjelas lagi dengan tamrin. Di sini tamrin syarif yasabu, oh, yasabu tadi sudah ya. Yasabu dari sudah. Coba nggak boleh sekali lagi. Uh, dua sekarang antum ahli yathabu sekali lagi yathabu, ya. Yadzhabu, Betul? Yadzhabu, Betul. Tadhabu, hmm. tadhabu, Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul Ya tadhhabina tadhabani tadhhabuna Ah tadhhabna Ya adhabu nadhabu Ya kita baca sama-sama ya Ha ya, yadhhabu yadhabani yadhhabuna yadhhabu yadhabani yadhhabuna tadhhabu tadhabani yadhhabna tadhhabu tadhabani tazhabina tazhabani tazhabna tazhabina tazhabani tazhabna azhabu nazhabu azhabu nadhabu iya nah coba sekarang anu terjemahannya ya nah terjemahannya tadi belum di belum di ini ya belum dilatih atau belum di, dirinci atau gini gini sebelum sebelum terjemahan kita khawatir nanti zalim anu belum lancar udah ditanya gitu baik sekarang misalkan yak tubu ya kita kita rodot dari atas yak tubuh sebagaimana dalam ee, bukunya nah, maka terjemahannya itu juga hampir sama dengan fiil madi hanya bedanya di mana nah, hampir sama dengan fiil madi sebenarnya sih hanya bedanya di mana di waktu hanya bedanya hanya bedanya di waktu jadi kalau menerjemahkan yak tubuh itu dia ya satu orang laki-laki awas jangan telah gitu <laughs> karena fiil madinya belum belum lama lewat masih menerjemahkan pakai telah tapi sedang ya atau akan, gitu. Jadi dia satu orang laki-laki sedang atau akan apa tuh menulis, kan gitu ya menulis. Jadi sama saja, hanya beda di waktu. Kalau filmadi telah, kalau ini sedang atau akan, ya. Kok beda sih sedang atau akan? Ya beda. Kalau sedang itu sedang berlangsung, perbuatannya sedang terjadi. Kalau akan belum, sebentar lagi, misalkan besok, misalkan berapa menit yang akan datang, misalkan. Uh, abi yadhhabu ila ya ila suqi gitu ya. Bapak saya akan pergi ke pasar. Sudah berangkat belum? Belum, masih di rumah. Kapan berangkatnya? Yadhhabu misalkan uh, fi saatil uh, ya ni fi saatil khamisah pada jam 5 sobahan Jam 5 pagi kan gitu ya. Sekarangnya baru jam 12 malam misalkan gitu. Tapi belum terjadi karena artinya akan gitu ya. Jadi perlu dia perlu diterjemahkan dua-duanya sedang atau akan. Kalau salah satunya ya masih boleh, tetapi belum tetapi kurang afdol gitu ya kurang asdal. Lebih baik lagi kalau kita uh, menerjemahkan kecuali kalau uh, tergantung konteks kalimat. Ya. Baik. Nah kemudian kalau Yakubani berarti apa? Mereka dua orang laki-laki sedang atau akan menuliskan gitu. Yakubuna mereka Tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan menulis. Taktubu dia. Nah, ya kalau di sini kalau kita runut satu-satu mah dia, tapi kalau nanti ada soal taktubu apa artinya? Dia atau kamu gitu ya. Dia satu orang perempuan atau kamu satu orang laki-laki sedang atau akan menulis gitu. Kalau ada soal seperti itu. Nah, kemudian kalau taktubani nan ini, repotnya nanti kalau ada taktubani itu tiga-tiganya disebutkan dia. <laughs> Nah, mereka dua orang perempuan atau kamu kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan tiga-tiganya kalau tidak dirinci masalahnya nah, kita sebutkan semuanya ya karena barangkali ada yang tidak ter tidak tersebut jadi ketika huma di sini kalau kita runut ya di sini kita sebutkan ya huma itu adalah mereka dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Nah, Kalau yaktubna ini cuma satu. Karena mereka, tiga orang perempuan atau lebih, sedang atau akan menulis. Taktubu. Nah Di sini, kamu, satu orang laki-laki, sedang atau akan menulis. Taktubani, kalian. Dua orang laki-laki, sedang atau akan menulis. Taktubuna, kalian, tiga orang laki-laki atau lebih, sedang atau akan menulis. Taktubina ini juga uh, beda sendiri. Wajan ini beda sendiri khusus untuk anti kamu satu orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubani kalian dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubna kalian tiga orang atau lebih perempuan uh, akan uh, sedang atau akan menulis. Aktubu saya ya, laki atau perempuan sedang atau akan menulis. Naktubu kami dua orang atau lebih laki atau perempuan sedang atau akan menulis. Nah, itu terjemahannya uh, mudah insyaallah hanya beda di waktu yaitu sedang atau akan jangan diartikan telah <kuh> baik sekarang fiilnya yasrabu ini juga fiilnya dengan sama dengan yazhabu fa yamalu hanya bedanya di fiil madi fa'ila yaf'alu syariba yasrabu tafadalah yasrabu yasrabu mm. yasrabu mm. wasrabuna mm. yasrabu tasrabu yasrabu tasrabuna Hmm. Ya, masyaAllah lancar ya Kita baca bersama-sama Yasrobu, Yasrobani, Yasrobuna Tasrobu, Tasrobani, ta Yasrobena Tasrobu, Tasrobani, Yasrobena Tasrobu, Tasrobani, Tasrobuna Tashrobina, Tashrobani, Tashrobna, Ashrobu, Nasrobu. Iya bagus. Berikutnya fiilnya ya jelisu, jalasa ya jelisu. Faalayaf ilu. Ya seperti ini, ya tafadlawhi. Ya jelisu sedang atau akan duduk. Yajlisu, Betul. Ha? Hmm? Ya. Ya jalis, ya jalisna, ya. Tadlisu. Hmm? Heeh. Hmm? Tadlisan. Heeh. Taj. Iya, tadlisu na. Iya. Tadlisu, ya. hmm? tadlisu. Iya. Ya nah, jelisu, nah, Itu adalah dari fiil mudoreh. Ya jelisuh, ya. Kita baca sama-sama lagi. Ya jelisu, ya jelisa ni, ya jelisuna. Ya jelisu, ya jelisa ni, ya jelisuna. Tad jelisu, tad jelisa ni, Tajelisina Tajelisani Tajelisna Tajelisina Tajelisani Tajelisna Ajelisu Najelisu Ajelisu Najelisu Iya Baik ya Ini memang harus Ditarik terus ya Karena Apa namanya Fiil yang baru Kan Filmu Dore Kalau film Adi sudah Sudah Fahal Faala Faala Faala Faala Faalata Faalata Faalata ya dari faala fala kemudian jadi <laughs> ya fa alu ya faalu ya faala ini ya faaluna gitu ya. Nah, ini memang butuh transisi ya betul apa namanya eh, peralihan ya, peralihan tapi ya biasalah karena semua kita bertekad ingin ingin menguasai semua kan gitu ya. Karena kalau semuanya sudah dikuasai eh, dari fiil madhi sampai fiil mudhari majhul sebanyak 12 atau 13 atau kadang-kadang sampai 14 ya eh, ini wazan ini Insyaallah nanti kedepannya itu akan mudah karena fill-fill yang lain juga sama seperti itu. E, bertolak atau bertitik tolak, berpijakan dari e wajan-wajan ini gitu ya. Karena di sini sedang kita sedang katalah e, membentuk fondasi gitu ya, membentuk fondasi akar, maka harus kuat, maka harus sabar dulu. Nanti kalau sudah semuanya terpasang fondasinya, ke atasnya itu bangunnya akan mudah insyaallah ya. E, tidak tidak rapuh kan gitu ya dan uh, fi'il mudore itu ya itu nanti uh, kita akan uh, atau atau huruf-hurufnya itu ada sedikit perbedaan dengan fi'il ma Kalau fi'il ma di diawali tidak ada tapi kalau fi'il mudore itu diawali dengan huruf mudoraah namanya huruf-huruf mudoraah apa artinya huruf-huruf mudoraah ini huruf-huruf yang sebelum ini yani sebelum fi'il mudore ya. misalkan kalau fi'il ma kan fa'ala ya fa'ala ini Uh, sebelumnya ini polos ya tidak ada tidak ada tambahan. Ketika filmudore, nah di sini ada tambahan sebelumnya, ya ada ada petambahan ya. Kita lihat aja misalkan ada yak tubuh, itu berarti sebelumnya ada yak. Maka disingkat menjadi anaitu uh, itu, ana Ini huruf-hurufnya alif atau hamzah nun, sama, ya, dan ta. Artinya sebelum VL mudore itu ada tambahan huruf-huruf ini. Mungkin a atau hamzah mungkin nun mungkin ya mungkin Ta nah, kalau kita runut nanti ada di situ mana yang hamzah misalnya ini ini film uh, yang berdomir ana ini uh, ini huruf mudoronya a kalau nun Na mana di sini nahnu kalau ya sama Ta ini yang paling banyak ya kalau ya hitung aja satu dua tiga empat ya ada empat kalau a, kalau hamzah satu kalau nun satu kalau ya ada empat, berarti sisanya yang mana? Walaupun banyak, tak berarti. Kalau semuanya ada empat belas. Berarti di sini ada berapa? Ada enam. Sisanya berarti apa? Delapan. Nah, kita hitung misalkan. Di dokter mana saja sih yang ada delapan? Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lepas kan? Gitu. Jadi huruf-huruf ini, nanti kalau dalam pelajaran nahu, itu nanti akan dikenal namanya huruf mudoro'ah namanya. Huruf-huruf yang mendahului fi'il mudoreh. Ya, ya. Jadi ini ciri-cirinya gitu. ciri-ciri ya. e, fi'il mudhari. Jadi kalau kita membaca kitab, nanti kalau ada huruf-huruf seperti ini yang diawali sebelum huruf sebelum fi'il, nah ini berarti fi'il mudore nih gitu. Kalau enggak ada berarti fi'il madi. Kalau fi'il madi itu tidak diawali sebelum kata kerjanya itu ada ada huruf tidak ada, tidak ada huruf ya. kecuali di belakangnya gitu. kecuali di belakangnya tidak ada huruf yang mendahului fiil mati. Kalau ada yang mendahului berarti dia fiil mudhari. Imma hamzah, imma nun, imma ya, imma ta. Nah, gitu ya. Itu. Nah, ini adalah peralihan, transisi ya supaya tidak kaget yang kita harus sabar mempelajarinya. seperti Tadi ya jalisu ya. Pokoknya eh, supaya memudahkan di benak kita itu sudah terpasang aja kerangkanya itu wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu 14 ini kita selalu aja di benak kita tuh melekat nanti kalau masalah tamrin dan sebagainya ya konsekuensi ya konsekuensi dikocrok di apa ditanyanya itu kadang di bawah kadang di atas kadang di tengah kan gitu ya kan kalau ngomongkan enggak mungkin kita runut satu bersatu enggak mungkin yang namanya praktek itu atau baca kitab itu apa namanya domirnya tiba-tiba dari tengah ambilnya tiba-tiba dari bawah nah itu harus bisa itu biasa ya konsekuensinya kita kadang diminta untuk tidak tertib tapi untuk menghafalnya menghafalnya yang rapih. itu yang tertib huwa huma hum yahuma hunna anta antum anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu Baik, kita akan masuk ke yan zuru sekarang. Sedang atau akan melihat intinya ya. Tafadhalhi di tasrif yan zuru seperti di atas. Tafadhalu yan zuru. Hm betul. Iya betul. Tanduru, iya. Tadi yang domir anti itu perlu di sekali lagi. Yang ini. Uh, ketika abis tanduruna habis itu apa Tandur, Ah kan tadi kan tanzuru tanzuroni tanzuruna nah yang di sini kayaknya kurang tandurina, tandurina ya itu tandurina ya tandurina, betul sekali anzuru nanzuru <laughs> <laughs> bukan tanduru nan ya nan ha nah, ini alif sama nun ini cuma dua ya ini memudahkan hmm. Jadi ingat ketika alif atau hamzah dengan nun ini cuma di dua tempat, ana sama nahnu. Kalau yang ya tadi di atas, huwa, huma, hum sama hunna itu ya. Empat kan ya, huwa, huma, hum sama hunna ini. Hunnanya tuh tiba-tiba muncul pakai ya ya. Sudah dari sananya ini. Tidak bisa kita protes. Jadi di empat tempat. Eh huwa, huma, hum sama hunna. Nah, domir yang pakai tanya ini paling banyak, ya hiya, huma ini. Anta antum antum anti antum antum nak. Iya. Baik, sekarang uh, Yarkudu silakan. Yarkudu ini akan tidur. Sedang atau akan tidur. Iya. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Bagus. Ya. Uh, Di sini sisanya yang uh, masih supaya melancarkan lagi. Antum lagi saya lagi Yarkudu say lagi. Coba yargu. Heeh. Yaqutu yaqudani yarkudu, yarquduna. Heeh. Yaqutu yaqras. Hmm. Ah. Uh, demir demir demir -hiyya beda dhamir hiya. Heeh. Yarqudu. Pakai huruf ya di situ. Heeh. Ah. Yarqudna. Tarkudu, tarkudani, tarkuduna, tarkudina, tarkudani, tarkuduna. Eh, betul tak? Oh, salah tak? <laughs> Anda malah apa? <tuk>. Yang berarti pemirsa pak antu, antunanya. Ah, antunanya belum. Berarti tarkudina, tarkudani. Ya. Nah, kalau yang antunanya pak? Tarkudna. tarkudna ya tarkudna. Tarkud. Narqudu, ya, Arkudu Iya, arqudu ya. <tai>. bagus ya masih berlatih. ini dari lima ini sebagai wakil saja. Coba antumahi. Eh damir yanzuru, sekali lagi. Yanzuru. Iya. Yanzuru. yan zuru ya yan zura yan zurani yan zuruna iya betul tan, apa duru eh oh, tanzuru tan ah, tan ya tanzuru enggak ada di buku gitu <laughs> ya, ini <laughs> ini apa namanya uh, lepas buku ya tan tanzuru tan tanjurani tanzura tanzuron iya Enggak ada ra dalam bahasa Arab enggak nah, ada ya, ra. Ya, <laughs> ya. <laughs> Adanya ro ya. Tanzuru <tanduru>, tanzurani tanzurani tanduro, ha? tan yan. Heeh. Dan zurna. Yan, yan. yan, yan. Uh. yan zurna. Nah, di sini. Tanzuru. Tanzura tanzuroni. Tanzuroni. Betul. Heeh, nah, uh. betul tanzuruna tanzuruna tan ya na. ya macam ini tanzurina tanzurina betul tanzurani ah. tanzurani ha tandu tanzur tanzurna ya terus an andur anzuru anzuru ha anzuru ya nanzuru ya <Nikimu> <tun> ya mungkin sebelumnya belum ada latihan kan masih baru. Jadi kesimpulannya apapun wazan dari film doreknya apakah yang yaf ulu yaf alu atau yaf ilu itu sama hanya perbedaan di ain fiil ain fiilnya nggak berubah ya ain fiilnya nggak berubah e, yaf ulu sama taf yaf ilu sama yaf alu itu itu semuanya tidak berubah yang berubah yang mana yang berubah adalah pertama huruf-huruf eh, mudhara'ah tadi bisa huruf ya, bisa huruf ta, bisa huruf a, bisa huruf na. Ana itu tadi gitu ya. Kemudian yang kedua perubahannya adalah setelah fi'il, mad, fiil mudore ya, ada ditambah, kadang ditambah alis dengan nun, tambah wawu dengan nun, ya, tambah ba dengan eh apa namanya? lam ya nun ya, nun. Uh, nun dan fathah gitu. Nun fathah. Ya ini lam fi'ilnya sukun, nun fathah, ada nun fathahnya. Kemudian Eh, di sini sama ya Ada alif dengan nunnya Ada waw dengan alif nunnya Ada ya sukun dengan nun Nah gitu ya juga Seperti itu Dengan juga ada Nun uh, Nun fatsah Ya cub uh, Sampai sini dulu ya Karena sudah jam 9 Insya Allah kita akan Latihan lagi di Pekan mendatang Bismillah Ini yani Menterjemahkan ya Menterjemahkan uh, Latihan menterjemahkan ini ya Seperti juga Fil mudore Atau fil madi Apa artinya Misalkan uh, Ketika dulu ya apa tuh misalnya korok tuh ya korok ta dan sebagainya korok ti korok na dan seterusnya ini juga nanti sama harus terad, ar, dilatih dilatih dan juga nanti e, bukan nakut nakutin maksudnya ketika sudah bersambung dengan domir nah ini juga harus kuasai ya gitu. gitu jangan takut ya ini e, sudah harus kelaziman kewajiban seorang pelantet ilmu ya harus bisa gitu nanti juga akan lewat kalau sudah lewat ini nanti akan mudah jadi yang paling susah cuma itu saja. <laughs> ya ini filma di Mutasil Bidomir Nasbin dengan film Dorek. Mutasil Bedomir Nasbin. Kalau ini sudah lewat, Insya Allah nanti nggak akan berat lagi. Kalaupun ada, paling sedikit. Ya, misalkan nanti kalau sudah uh, film Amer itu paling enam. Ya, film Amer itu paling enam. Nahi. Mm -mm, film Nahi, film Nahi juga enam. Ya, pokoknya nanti jangan khawatir, itu sedikit. Uh, Cuman ini saja yang agak berat. Ya, gitu. Kalaupun nanti ada, misalkan Uh, ini apa namanya, <coughs> uh, yaitu tasrif al-madi yang mansub dengan tambahan lan ditambah dengan yang uh, domir mutasil itu pada hakikatnya mengulangi hanya ada penambahan uh, huruf lan atau huruf nasab ya nanti makanya jangan sekarang dikasih tahu ya nanti tambah bertumpuk-tumpuk bayangannya itu bertumpuk-tumpuk tapi kalau sedikit sedikit kan nanti nggak kerasa gitu ya ternyata kalau kita sudah mengulas Um, eh meng, mengulas kembali atau mengingat kembali oh ternyata sudah banyak pasal-pasal yang kita pelajari sudah bisa kita apa namanya menguasainya gitu alhamdulillah ya demikian yang bisa kita <coughs> sampaikan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat Allahumma inana nas'aluka ilman nafi'an ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa akhir da'wana da alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu wa la muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta